tidak tingkat pendidikan tidak tingkat pendidikan masyarakat tidak, tidak. Nah, ada fasilitas, fasilitas umum kalau ada ini ya, luas area ini kampung kelurahan buisera Yeah. Thank you. karena ya, kan sebagai Oh, okay. that's Fuck. Apoi unii Eat. <laughs>